आमुक हा आ आ आ आ आ आ आ आ आ I'm not to be able to do it. do not not kami ba ya lamu ba Oh, <laughs> my Bentar mari. Oke, Kaki, eh berapa, berapa? tuh? <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> okay, uh, ya sudah, ya sudah. 9.000. Bakainya sedukro, makan di website. Kan itu perpakaiannya ini. tadi, oke Kari kalau terdengar basic pokoknya sudah ya. Cuman kali-kali perlu kamu ini, nah jangan kali-kali kamu yang riba jangan tidak mengendati. Nah, walaupun kamu nanti si pagi si ke beberapa lapis tentunya misalnya, jangan riba tetap lakukan ini ya, oke. Nah, karena apa? Keterbatasan kamu oke? ekspresi nikah sudah mereka. Jelas, kamu tidak ada. Jadi supaya orang tidak tahu bahwa ketebasan kamu itu kamu kasih gerakan tangan. Jangan kaki, tangan, kamu gerakannya. Ya, jadi ya. ekspresinya Kepas kamu gerak tapi buka ya dari tangan aja ke ya. Suaranya ya. orang tidak tahu tiap melihat kamu pun orang sudah ee menerka bahwa ini sekali ini wahannya. Ya, tapi jangan bergerak ya. Ya? Abus pemindahannya yang tepat mana ya? Oke, sudah berapa tahu Di alfa sudah berapa langkah? Baru, baru masuk. Oke, coba kita Istilahnya ya di di net siapa namanya, ya? Di awal gebarannya, Nak ya? Oke. Makasih ya.